Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي اطل وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Atas Mekar Ramin, Ma'asyur Al-Asadid Al-Kurma Para peserta etikaf di Santren Nurul Harumain Yang merahmatullahi Allah Baik dari kalangan Santri Putra maupun Santri Putri Dan juga Segenap jajaran Panitia pelaksana secara sehat halus nawar jemaah yang dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan nilai yang berlipat ganda dan pahalanya juga mendapatkan yang sangat banyak khususnya kita berada pada bulan suci Ramadan dan juga sangat lebih sangat lagi Berada pada 10 hari terakhir Di bulan suci Ramadan Mudah-mudahan segala kegiatan kita Diterima oleh Allah Subhanahu SWT Allahumma Amin Para hadirin dan hadirat yang berahmat Allah Tadi sudah disinggung oleh moderator Tentang pentingnya membicarakan Ahli sunawal jamaah Saya tidak banyak Mengulas tentang Apa itu ahli sunawal jamaah Karena saya yakin Mayoritas kalian adalah para santri Yang sudah dapat bekal Sebelumnya tentang Ahlu sunnah wal jamaah Cuman Di dalam kesempatan ini Tentunya kita harus mengetahui Bahwa Ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia ini Dewasa ini Sedang dirongrong Oleh banyaknya Aliran-aliran Sesatlah kalau saya katakan demikian, karena mereka sudah keluar dari ajaran atau garis-garis haluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, karena Nabi juga berpesan: Alaih kum pisawatin alam, kalian itu Berpegang teguh dengan kelompok mayoritas di dunia ini, maksudnya. Padahal di dunia ini kalau kita kaji Dengan rajin Mulai dari ujung dunia yang Ada umat islamnya Maka mayoritas Mereka beragidakan Alisuna wal jamaah Sekalipun Terbagi menjadi empat madhab Mayoritasnya Yaitu madhab Hanafi Madhab Maliki Madhab Syafi'i Dan madhab Hambali Pengikut dan penganut empat masjid ini mereka itulah yang hakikatnya di dalam keislaman kekinian mereka itu bisa dikatakan adalah pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Aturan mainnya sudah jelas, sholatnya sudah jelas, eh, tata cara sholatnya sudah jelas, tata caranya wudhunya juga sudah jelas. Tata caranya hajinya Bagi yang sudah berhaji Atau sudah pernah belajar mana sehaji Dengan segala perbedaan Dari empat mata tersebut juga sudah jelas Ada di dalam kitab-kitab fikih Kalau di dalam pesantren Kita mengenal kitab fikih Misalnya Fathul Mu'ain I'aratu Talibin Dan lain sebagainya Yang bermata syafi'i Maka pelaku atau pengamalnya Adalah Wadhab Ahlu Sunawal Jemaah Berluar dari konsep itu sekarang mulai bermekaran Aliran-aliran yang tidak sejalan dengan Ahlu Sunawal Jemaah Sebenarnya Ahlu Sunawal Jemaah itu terfokus pada urusan Tauhid Perbedaan Ahlu Sunawal Jemaah dengan firqoh-firqoh lainnya Asalnya bermula dari pemahaman akidah tapi implementasi ke bawah ternyata pada akhirnya bukan sekedar perbedaan akidah Tapi juga perbedaan foro alias tata cara berfikih vk alias beribadah Itu biasanya demikian Jadi dari perbedaan usul menyebabkan jatuh pada langkah di bawah perbedaan foro Tapi kalau orang itu berbeda foro belum tentu ada perbedaan usul saya katakan perbedaan furo yaitu perbedaan fikih. Ringkas kalau di dalam madhab syafi'i orang sholat itu wajib membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahikubalalamin, alrahmanirrahim dan seterusnya. Tapi menurut madhab yang lain seperti madhab maliki baca basmalah itu tidak wajib. Jadi kalau Allahu Akbar langsung alhamdulillah bil alami dan seterusnya. Ini perbedaan furu', tapi akidah sama. Mereka adalah pengikut mazhab dalam akidah adalah Ash'ari dan Maturidi. Berbeda kalau perbedaan itu ter pada perbedaan akidah. Perbedaan akidah contohnya bahwa kita harus saban jamaah berpegang teguh Allah itu Maha Esa Allah itu Ahadun Ahad Maha Esa Tidak ada Sepertinya Kalau tadi saya diberi Tugas untuk sedikit Membahas permasalahan Jaringan islam Liberal Maka tokoh-tokoh liberal Sekarang sudah tidak lagi Meyakini bahwa Allah itu Maha Esa Banyak Ya Alhamdulillah merekam alias mengkonsep di sini ya, walaupun tidak dalam bentuk tulisan itu antara lain demikian. Salah satunya mengatakan rupanya Tuhan yang banyak itu jauh lebih bagus daripada Tuhan yang satu. Karena Tuhan yang banyak kan lebih demokratis, sedang Tuhan kalau satu jumlahnya itu otoriter. Sedangkan manusia itu diajari untuk berdemokrasi Karena itu tokoh liberalisme Mengatakan Islam liberal Tapi mengatakan rupanya Yang mempunyai Tuhan banyak jauh lebih baik Daripada yang mempunyai Tuhan itu satu Karena Tuhan yang banyak bisa berdemokrasi Kalau sudah demikian Maka mereka di lapangannya tidak sholat Karena akan sholat menyembah siapa? Penyebab tuan yang satu dikatakan kami tidak senang dengan Tuhan yang otoriter. Kami lebih senang untuk mengikuti Tuhan yang demokratis begitu. Jadi perbedaan aqidah menyebabkan perbedaan amaliah. Sholawat nanti Abu Jazan ini menerangkan tentang Syiah, tapi bolehlah sedikit ah, mengutip ya perbedaan sunnah dan Syiah atau Islam dan Syiah. Nanti diterangkan tentang perbedaannya Saya cuma akan menggaris bawahi Ternyata pada implementasi Beribadah itu juga berbeda Salah satunya Kalau kita sholat seperti mana biasa Yang tiap hari kita lakukan Kalau matahari syafi'i ya Demikianlah apa yang setiap hari kita lakukan di sini Kalau syia ada Berbeda sedikit Mereka mengatakan bahwasanya Tanah Karbala itu adalah tanah yang paling afdal di dunia ini melebihi dari skalanya. Termasuk juga melebihi dari tanah Mekah, tanah Madinah dan sebagainya. Maka mereka mengatakan bahwasanya paling mulianya sholat itu kalau sujudnya di tanah Karbala. Berhubung banyak orang tidak bisa sampai ke Karbala, Karbala itu ada di Irak. ya Maka mereka mengambil tanah Karbala dibulat-bulatkan demikian seperti batu kecil kalau bahasa Jawanya kereweng gitu ya tahu kereweng kan pecahan genteng itu bulat-bulat itu agak nah, bulat ya mungkin bisa dikatakan dimodel seperti pak pau tapi lebih tipis mungkin juga Begedel gitu ya terkotuh gitu kemudian taruh di tempatnya sojud nah mereka mengatakan kalau kita sojur Maka jidat kita itu Menempel pada tanah kafara. Jadi mereka meletakkan Semacam itu, jadi kan berbeda dengan kita Cara sholatnya juga berbeda Kenapa? Karena berkaitan dengan Keyakinannya yang Berbeda Yang susah ah, Nanti siang ya Insya Allah pembahasan wahabi ya. Ustaz Faris Karul Anam Nah ini kalau saya ketemu beliau akan saya cek diskusi di sini sebenarnya Saya beritahukan, Kalau wahabi itu kan sukanya Membid'ah-bid'ahkan Sesuatu yang tidak diajarkan oleh nabi Hukumnya bid'ah Di Saudi pernah Saya katakan kerajaan wahabi itu ada di mana? Di Saudi di Saudi pernah kejadian ada seorang syiah Yang sholat dengan menggunakan Batu karbala itu Tanah karbala itu Begitu dia taruh di depannya Dan dia dalam keadaan berdiri Kemudian sebelahnya kebetulan ada orang Wahabi Kata Wahabi, ini bid'ah Maka terkali si A ini sujud Oleh Wahabinya Batu kerewenya ditarik, taruh depannya nah, Kemudian terjadi Sujudnya si si A ini jalan Akhirnya mencari batu kerewen tersebut Wahabi mengatakan, ini bid'ah Ditaruh depannya lagi Akhirnya sampai 3 langkah, 4 langkah Itulah yang jelas kedua-duanya Adalah bukan Ahli Sunawal jamaah, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan wajib sehingga salatnya jalan, ya. Itu sedikit berkaitan dengan Syiah, berkaitan dengan Wahabi dan yang jelas perbedaan dari usul seringkali membentuk perbedaan implementasi dari urusan amaliah alias furu' dalam fikih. Karena itu saya ingin uh, menukil beberapa pendapat-pendapat orang-orang Jin yang kita bakal diris karena nanti kita akan baca-acak keberadaan Jin itu membuka peluang bagi segala macam aliran yang masuk di Indonesia karena Jin itu sendiri adalah sebuah pemahaman yang tidak mau terikat oleh aturan syariat manapun arti liberalisme kalau kita mengatakan Jin itu kan singkatan mereka dari jaringan Islam liberal. Islam itu ya Islam, liberal itu kebebasan. Jadi mereka ingin tetap dikatakan Islam tapi tidak mau untuk diatur oleh syariat Islam. Nah, itu namanya Islam liberal. Juga, juga sering mengatakan Islip Islam liberal. Bisa katakan Jin jaringan Islam liberal atau Islip ...Islam Ibram singkatan. Kenapa mereka merubah namanya menjadi Israel ...bukan Jil lagi. Karena dulu ada singkatan jaringan Islam Ibram setelah dikaji-kaji. Ternyata makhluk pertama kali yang berpikiran Ibram. Apa sih arti Ibram Kan tidak mau diatur oleh syariat. Dan kalau Allah SWT berfirman kepada para malaikat penghuni surga... ...di jaman Allah menciptakan Nabi Adam AS... Allah berfirman: Wa ibnul nahlil malaikatis fi tuli ada mafasajatu illah iblis. Wa ibnul naf dan kami Allah mengatakan: Nahlil malaikah kepada para malaikat penghuni surga. Di mana penghuni surga juga selain bangsa malaikat ada sebagian bangsa jin di surga. Lihayatnya banyak. Saya tidak membahas top ini. Tapi di surga ada bangsa Jin. Salah satu bangsa Jin itu ada yang namanya iblis. Jadi iblis itu konon bermasyarakat dengan bangsa malaikat. Tadkala berada di surga. Riwayatnya panjang, saya tidak membahas di sini. Baik. Fasa jatuh, maka para malaikat itu sujud kepada, sujud menghormat kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastaqbaro wa kana minal kafirin. Allah beri Iblis itu aba, tunggan, waskat dan sombong. Wagana minal kafirin dan maka difonislah sebagai orang kafir, alias makhluk yang kafir. Jadi tidak mau diperintahkan oleh Allah swt. Alasannya apa? Alasannya karena di dalam ayat yang lain, Iblis mengatakan holatani minnarin waholat tahumintin. Ya Allah. Kenapa engkau suruh aku sujud kepada Adam sedangkan khalaq tani engkau menciptakan aku. Aku iblis di maksudnya ya. Pembicayanya iblis itu. Minaren dari api. Wa khalaqtuhu min dan kau ciptakan Adam dari tanah. Sifat tanah itu di bawah. gampangnya kalau kita melihat tanah kita injek oleh kaki. Tapi sifatnya api adalah menjulang tinggi. Tidak mungkin orang menginjak api. Padahal. Enggak ada. Dan api sifatnya menjulang tinggi. Menurut pembahasan atau pemahaman iblis, bahwa sesuatu yang sifatnya menjulang tinggi jauh lebih mulia dibandingkan sesuatu yang sifatnya ada di bawah. Maka berpikirlah secara liberal. Ada apa taat kepada Allah? Karena Allah menyuruh makhluk yang diciptakan dari api, kok disuruh sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Tak pantas menurut pemahaman iblis maka menolaklah jadi makhluk yang pertama kali menolak syariat Allah sedangkan syariat Allah yang diperintahkan itu adalah agar para malaikat dan penduduk surga untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihi salam ditolak oleh iblis artinya jaringan pertama kali yang menolak syariat Islam adalah jaringannya iblis kenapa kok demikian ya karena iblisnya itu Berpikiran liberal Maka Sangat tepat sekali kalau dikatakan cil itu sebenarnya Dimulai dari iblis Tata dulu itu mempunyai jaringan Namanya jaringan iblis Liberal Eh jaringan iblis Liberal Korbannya banyak Salah satu korbannya adalah kobel Siapa kobel putranya Adi Adam Yang mana kobel ini secara Ringkas dia mempunyai saudara kembar dan adiknya yang bernama Habil. Ringkas cerita di dalam syariatnya Nabi Adam bahwasanya seorang yang bersaudara kembar dilarang untuk menikah di zaman itu boleh menikah kalau dengan saudaranya yang lain yang bukan kembarannya. Subhanallah Allah memberikan wajah kepada saudaranya Qabil si pembunuh si Ibrar ini wajah yang sangat cantik. Sedangkan untuk saudaranya Haber Ya sedang-sedang saja ya. Tapi yang dimasalah Begitu harus kawin silang Maka menolaklah Yang namanya Kobel Kobel berpemikiran Liberal katanya ada apa Aku menikahi saudaranya Adikku yang kurang cantik itu Toh Kembaranku lebih cantik Jadi tidak taat kepada syariat Tapi perhitungan adalah perhitungan aja komersialnya itu, ya maka makhluk manusia yang pertama kali ikut jaringan iblis yang liberal tadi adalah Kopi. Demikian seterusnya sampai turun kepada Fir'awn. Fir'awn kan demikian juga liberal. Fir'awn itu, aku kan Tuhan, kata Fir'awn. Kemudian tak kalah ditantang oleh Nabi Musa. Ropi yuji wayumi, kata Nabi Musa. Kalau engkau ngaku Tuhan, Hey sesungguhnya Tuhanku yaitu Allah S.W.T itu Yuh Iwa Yumit adalah Zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Maka katanya dijawab oleh Veron, wah aku juga bisa dengan pikiran libranya, aku bisa juga menghidupkan dan mematikan. Maka dia ambil dua orang dari rakyatnya, yang satu ditaruh sebelahnya, yang satu juga di depannya makanya di dekat itu ditosok oleh pedang jatuh mati katanya ini aku sudah mematikan umi itu sedangkan yang itu aku biarkan namanya wahy ini pikiran-pikiran liberal padahal itu kan akal-akalan saja kan gitu ya jadi turun kemudian luka setelah Veron banyak peristiwa-peristiwa penolakan penolakan pada syariat sampai kepada eh, Abu hal eh sambil ibadat Abu Lahab menolak ajakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ringkas cerita, Nabi kita ini adalah lahir sampai dewasa tidak pernah berbohong. Sampai usia 40 tahun tidak pernah berbohong. Dikenal sebagai Al-Amin. Yang memberikan gelar Al-Amin justru masyarakat Mekah. Tak kala beliau menyampaikan wahyu pertama kali. Intinya beliau mengajak masyarakat. Kemudian berada di satu bukit di Mekah. Nabi kita mengajakannya. Wahai saudara-saudara penduduk Quraysh. Kalau sekiranya aku mengatakan bahwa di belakang gunung ini ada musuh. Apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan. Pasti kami percaya. Karena engkau yang Muhammad selama ini tidak pernah berbohong. Itu maksud Abu Lahab ada di situ. Sang Paman. Tapi apa yang terjadi? Tidaklah Nabi mengatakan sesungguhnya. Aku adalah seorang yang diutus oleh Allah SWT. Maka tiba-tiba pikiran liberalnya Dari Abu Lahab dan kawan-kawannya mengatakan engkau adalah pembohong? Satu-satunya sudah berubah Karena pikiran liberal dan mau terikat oleh syariat Nah teruslah Berkembang sampai Sampai zaman sekarang Kalau dulu ada Abu Lahab, ada Fir'on Ada Qobil, ada Iblis Maka diwarisilah sifat liberal, -liberal itu Terutama oleh Ulin Aksur Abdullah misalnya Ya dia mengatakan, tidak ada hukum Tuhan Hukum itu yang pasti Dari manusia untuk manusia Oleh manusia, Tuhan dilarang Ikut campur Karena ini urusan permanusiaan Semacam itu Ya, masih banyak lagi Toko-toko liberal Antara lain, sekarang ada Muksyed Ghazali Ada lagi Guntur Abi Ya Masih banyak Zuhairi, Misrobi Abul ala nah, ini dosen Yain ya Dan masih banyak Di Yain Surabaya itu pernah terjadi Peristiwa yang cukup menghibukkan Ada seorang dosen Menulis Lafdurijadalah Allah Misalnya disini ya di kertas Tulisi oh, Allah Setelah tulisan Allah ini Selesai ditanya Hei mahasiswa ini apa ini Oh ya itu tulisan Allah Nah ini kenapa ya kertas Kemudian Lafinal jalalah yang tertulis ini ditaruh di tanah diinjak. Masusanya protes, loh pak dosen kenapa engkau menginjak Lafinal jalalah? Kata si dosen mengatakan, saya tidak menginjak Lafinal jalalahnya, tidak. Allah tuh ya di sana. Kalau ini kan kertas, jadi saya injak injak tak apa. -apa. Itu, itu penghinaan. Karena Allah dianggap adalah karya manusia tulisan saya sendiri diinjak injak. Begitulah pemikiran liberal yang terjadi di kalangan mereka, jadi mereka tidak mau terikat oleh apa aturan-aturan lain, aturan baik itu akhlak adab sopan santun, tidak mau apalagi syariat yang berkaitan dengan urusan ibadah pokoknya semua gue baik, para hadirin dan hadirat yang berhormati oleh Allah saya akan membacakan beberapa tulisan yang saya rekam tadi saya copy dari internet dan tentu kalian juga bisa mencarinya sendiri ya kalau sudah di rumah nanti Kalian klik saja di google Tulis gambar Kalau tulisan artikel Banyak, tapi kalian di google Kan ada yang Bagian gambar itu ya Nanti akan muncul di situ. Tulis saja jil sesat Nanti akan bermunculan Kalimat-kalimat sesat yang ada di google Tersebut memberitakan tentang masalah-masalah jil Ini saya copy Salah satunya namanya Syauhani Saukani itu lengkapnya namanya Ludwig Saukani. Kalau Alhamdulillah kalau lebih bahso ini anti jil, kalau dia anti Islam ya, perbedaannya situ ya. Dia mengatakan Ludwig Saukani katanya demikian. Jilbab itu kan kayak pakaian renang, pakaian yang bersifat situasional. Segampang itu aja kok nggak paham. Jadi dalam pandangan dini jilbab itu Situasional Kalau kalian ke masjid pakai jilbab Seperti kalau orang mau renang Ya pakai baju renang Tapi alangkah tidak pantasnya Kalau orang yang renang itu pergi ke pasar Kemudian pakai baju renang Tidak pantas Demikian juga Saudara-saudara wanita ini pantasnya pakai jilbab ya cukup di masjid Kalau anda mau ke soalannya Tidak pantas pakai jilbab Karena situasinya tidak cocok Kalau mau ngaji, mau sholat, pakai jilbab itu ajaran Sa'kani. Kemudian ini dari tulisannya RYU gitu ya Hasan Dia menyikapi tentang firman Allah Subhanahu wa taala masalah Ashabul Kahfi yang tidur sampai berapa? 309 tahun. Para sami'atismina wasdadu 9. 300 tahun lebih 9 alias 309 tahun. Itu kan Riwayat yang pendad dalam surah al-kahfi ya. Dan nah, kita yakini gendarnya kita sebagai umat Islam karena yang berfirman adalah Om. Oh, dia mengatakan Allah itu kan domen. Allah itu kan cuma domen. Jadi dianggap kejadian Cuma domen. Ya domen itu apa sih? Dimaksudkan domen dalam bahasa Indonesia adalah riwayat-riwayat bohong. Ini tulisannya siapa? R -y -u, R-Y-U Riu, gitu ya Singkatan saya gak tau, Hasan Ada lagi Dari Guntur Romli Tulisannya Guntur Romli Adakah Islam yang murni? Dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri Tidak ada Karena dari sononya Islam adalah ajaran Oplosan Jadi dianggap Islam itu ya Campur aduk dari mana-mana, Oplosan dan kalimat oplosan kalau di Indonesia ini negatif Karena biasanya oplosan itu ya Orang minum minuman keras itu ya Dicampur, dioplos dengan bensin Dioplos dengan apa lagi kan gitu ya Lihat, Islam dianggap ajaran oplosan Oli siapa? Guntur Romi Dari Zohairi Misrawi Kaum Islamis di negeri Indonesia Ya kita kini kaum Islamis yang suka ngaji-ngaji Pak -ngaji. Mohd. Mohd. Negeri ya. yang suka untuk ramadhan, Ini II, III, namanya kaum Islamis menurut mereka di negeri ini patut bersyukur karena kita tidak akan membunuh mereka di Mesir mereka dibunuh dan dinistakan. Jadi di Mesir menurut Zuhairi Misrawi ini orang sini, luar Indonesia. Ya? Itu kalau model kalian-kalian sudah di Banteng. Kalian yang aktif-aktif sholat aktif-aktif. Nah, sini sudah di Banteng. Untung kalian ini kita akan kita bunuh. Kita di adalah orang-orang Cina. -orang Muhammad Guntur Romli. Itu orang-orang Cina semua. Kalau KTP-nya Islam mereka Dia mengatakan manusia Gak akan punah hanya gara-gara Suka sesama jenis alias diformalkan pernikahan homoseksual atau apa lesbianisme Tidak bakalan habis manusia ini Artinya boleh-boleh saja itu Kalau diajak bicara gimana di zaman Madulut terdahulu Mereka menjawab itu waktu itu manusia kan belum banyak Maka dilarang, diharumkan oleh Allah karena manusia belum banyak terus sekarang manusia sudah membutuhkan, ya boleh-boleh saja Saya lanjutkan. tulisannya Tulisannya Saidiman Katanya, ada kali saya berpikir Memuja matahari itu jauh lebih penting daripada memuja selainnya Selain matahari Karena dia matahari itu selalu memberi kita pagi yang indah. Kenapa muci Tuhan? Apa fungsinya Tuhan? Lebih berfungsi matahari. Itu katanya Seidiman seorang di liberalisme. Seidiman juga mengatakan. Percaya kepada banyak Tuhan itu lebih asik karena demokratis. Tuhan yang hanya satu itu otoriter. Jadi tuanya banyak nih. Kemudian ada lagi sukronamin namanya. Sodako ialah pemberian secara sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jelangin. Sodako kita kenal sodako kan? Itu ialah pemberian secara sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maafahafini tidak pantas, tapi warnanya ini pembicarannya anak liberal ya. Amerika memang sudah tidak pantas ini ya. Kelanjutannya maafahafini ciuman dengan non mahrom termasuk contohnya. Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau ikhlas dianggap sodako. Begini ya, saya mohon maaf ini syabab semua ya. Kalau sergian kan syabab. Kalau saya masih kecil ini masih 17 tahun ke bawah saya masih. Dia mengatakan lagi. Oh ada informasi. Eyang Subur ini pendapatnya kaum liberal itu mengatakan Eyang Subur kawin dengan delapan istri. Maka media masa aktivis feminis, kaum liberal, Penegak HAM dari barat maksudnya semuanya mendukung kalau kita umat Islam kan menolak, MUI menolak iya dah, yeah. para ulama menolak ademikian, ternyata yang mendukung yang subur adalah media masa yang sekuler itu, kemudian aktivis feminisme ya maksudnya liberal itu pada mendukung pernikahan delapan dari yang subur tapi AAK memperistri dua orang sesuai syariat Maka media masa, aktivis feminisme, ini. kaum liberal, penegak ham barat, mereka ramai-ramai menyerang dan menjatuhkan Ahakim. Ini mohon maaf kepada sahabat-sahabat putri di sana. Ya, kalau bicara poligami kan demikian. Kalau ada ya Ahakim apa salahnya sih kan gitu ya. Tapi beritanya sudah menghebohkan. Bahkan kita tahu dengan mata kepala sendiri lepas. Kita perlu kontra dengan Aagim Tapi Aagim waktu itu kan mempunyai Jamaah yang sangat banyak Bahkan saya pernah membaca Lepas kita cocok tidak cocok Pikiran sama tidak sama yang Ini realita di lapangan ya Bicara realita di lapangan Saya pernah uh, membaca seorang pendeta Itu mengatakan Keberadaan Aagim ibarat seorang Rasul yang baru turun Jadi artinya mendapatkan wahyu Karena waktu itu dianggap apa yang disampaikan benin demikian waktu itu ya, Lepas dari kita cocok dan cocok Tapi begitu dia melakukan oligrami Apa yang terjadi? Rontok Kenapa ya kok bisa rontok jamaahnya? Karena diserang oleh berbagai macam media Dengan kekurangan-kekurangannya dan segala macam Sehingga nama akhir menjadi jatuh Sedangkan yang subur Kita masih ingat yang subur yang sudah sebegian Itu loh pada akhirnya mencalonkan diri dari presiden siapa yang mendukung orang-orang Ibra. saya ingat pernah mencalonkan diri dari presiden lepas kalah tidak kalah punya suara tidak punya suara boleh klik di google bahwa yang super pernah mencalonkan diri jadi presiden setelah kejadian dengan Arya Wigunai setelah kejadian itu kemudian namanya menjadi membahana di seluruh Indonesia akhirnya mencalonkan diri jadi presiden saya yakin nanti yang nyoblos kalau Kemaja putih di sana ada ikut mungkin mas-masinya nyoblos semuanya. Saya kira istri delapan misalnya. Ini Zuhairi Misrawi yang terbaru menyikapi masalah serangan Israel terhadap Palestina. Dia mengatakan bertahun-tahun dalam politik Republik Indonesia condong ke Palestina, maka Republik Indonesia tidak bisa jadi juru damai. Artinya tidak bisa mendamaikan antara Palestina dan merangkul Israel. Kenapa? Sudah kadung-condong. Jadi salah menurut Zuhairi Misru. Subhanallah. Rakyat Palestina yang perangnya itu membawa batu. Sedangkan orang-orang Israel dengan bombardus-bombardus macam itu. Dikatakan perlu damai dan yang mendamaikan mestinya Indonesia tidak boleh pro-Palestina. Itu anak-anak iblah. Ini Shao lagi mengatakan, kenapa orang beragama? Jawabannya, karena rentan dan merasa terancam. Jadi orang beragama itu karena faktor miskin dan karena merasa terancam. Kenapa terancam? Ya karena orang-orang yang sudah beragama sukanya nancam-nancam, gitu -nancam, maksudnya. Karena itu kalau orang sudah kaya dan sudah merasa aman, maka tidak perlu beragama ini dari sentiment Ahmad, ada Ahmadnya bapaknya namanya Ahmad. Bagaimana orang disuruh sukarela percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada kalau tak boleh memikirkan kemungkinan kepercayaan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sekarang kita menurut dia, kita ini kan dipaksa dipaksa mengatakan Tuhan itu ada. Kita akan dipaksa oleh agama, oleh Islamlah mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Kata dia, kita dipaksa untuk mempercayai Tuhan itu ada. Padahal orang di sisi lain dilarang mempercayai kalau kemungkinan besar Tuhan juga tidak ada. Jadi mestinya 50-50 dong. -50, Ini orang Islam atau apa menurut kalian? Ini Sayyiban Ahmad. Ulul Absar Abdallah. Kalau dulu yang heboh, kurang lebih 7 tahun, 8 tahun yang lalu, dia menulis di Kompas, dia terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada hukum Islam. Terang-terangan. Dan ini dikantrol oleh banyak pihak, dan saya sendiri sudah pernah ketemu dan debat secara vis to -vis waktu di Hotel Simpan Surabaya, dan dia tetap mengatakan semacam itu, bahwa tidak ada hukum Tuhan, yang ada hukum itu harus dari manusia, dibuat oleh manusia untuk manusia. Kasarannya Tuhan dilarang ikut campur untuk urusan manusia. Itu keyakinan dia. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan "Fa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humudz zalimun fa ulaika hum fasiqun". Kata "fa man lam yahkum", barang siapa tidak berhukum bima anzalullah dengan hukum yang di Turunkan oleh Allah, berarti ada hukum kan? Lagi, hukum itu kan ada halal dan haram. Ayat-ayat mengatakan, halal Allahul Baik, waharomar, ribak Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribak. Berarti ada hukum itu kan? Ya tak. Tapi oleh Ulil, -ulil dikatakan, bahwa Tuhan dilarang ikut campur di dalam masalah nah, kehidupan manusia. Mungkin dalam pandangannya, ya Tuhan cuma ciptakan saja, habis itu selesai, kekasnya selesai. Barangkali semacam itu kabarnya. Dia mengatakan Semua agama sama Kata Ulil Absar Abdalai Semuanya menuju jalan kebenaran Jadi Islam bukan yang paling benar Ini agamanya apa orang ini? Dia mengatakan Semua agama sama Semuanya menuju jalan kebenaran Jadi Islam bukan yang paling benar Bahwanya Larangan kawin beda agama Dalam hal ini Antara perempuan Islam Dengan lelaki non muslim Sudah tidak relevan lagi Ya Para hadirin dan hadirat Yang berhormat dari Allah Tentunya masih banyak tulisan-tulisan itu Karena ada di google ya, Dan kalian bisa mengambilnya Tapi saya harap begini Sebelum mengambil kuatkan dulu aqidah kalian. Kalau tidak kalian hanyut. Kalau sudah hanyut, ya hilang ini. Jadi liberal. Jangan merasa kuat. Kalau memang belum kuat, dulu di salah satu pesantren, pesantren itu luar biasa. Pesantren Salaf dan Nya Allah ada salah seorang yang bisa dikatakan santri jenius. Maka santri ini mendapatkan beasiswa dari pesantren. Biasiswa artinya hendak bayar mondok enggak bayar gratis karena dapat beasiswa. Makin pintar anaknya pintar. Sudah begitu selesai tingkatan yang ada di pesantren itu mungkin kalau gambaran saya kelas 6 atau kelas 3 aliyah gitu ya di pesantren, standar pesantren. Kemudian dia keluar tamatan tentunya oleh pihak pesantren diharapkan menjadi ustaz-ustaz yang akan menyampaikan acara-acara pesantren terkait. Tapi ternyata dia menjadi liberal. Dia bernama Abdul Muksit Wazali Kemudian oleh pihak pesantren panggil disuruh tobat. Disuruh tobat. Sampai pihak pesantren mengatakan kalau kamu tidak tobat maka engkau bayar duit pesantren yang mulai dari engkau makan sampai engkau keluar engkau bayar semuanya tentunya pesantren mengatakan gitu bukan karena pesantren mata duitan tidak, kan? karena saking geramnya dengan si siapa? si Abdul Mokjid Razali yang keluar dari keedah-keedah nah, pesantrenan khususnya padahal di pesantren itu ada seorang tokoh yang sangat cukup yang berpengaruh di dunia uh, organisasi nahdlatul ulama bahkan dikenal termasuk tinggal ulia sebagian masyarakat namanya tinggal ulia yang satu luar biasa dan sangat berpengaruh namanya di Indonesia di kalangan para ulama tentu pihak pesantren geram mengatakan demikian bukan karena pesantren cari nama duit ya ternyata maksud Ghozali mengatakan mantu minta berapa akan kami bayar karena apa? karena dia dapat dari Asian Foundation kalau misalnya minta 2 miliar akan dibayar 2 miliar itu pesantren bayangkan jadi uang itu bagi orang-orang semacam ini adalah bancaan dapat dari barat dapat dari mana-mana saya terkala jumpa dengan Ulir Absar Abdallah dan ada sebulan kawan saya yang bertanya apakah Ulir ini mengatakan demikian, demi duit dia mengatakan iya Karena kami yang jangan sampai berani itu mendapatkan sumbangan dari Asian Foundation. Itu pengakuan jujurnya oleh Laksud Abdallah. Ini dilakukan ya jadi duit. Samping itu ya dual agamanya. Ya, jadi belum menjamin seorang yang pandai. Kalau tidak mendapatkan kini dan tidak melakukan penelitian-penelitian sendiri. Dan konsultasi kepada yang lebih senior, lebih mengerti. Maka seringkali terbawa arus dari pemikiran-pemikiran liberal Yang mana biasanya kalau sudah pemikiran liberal itu Aliran-aliran lainnya bisa masuk Nanti akan dilanjutkan oleh Habib Zain bin Abdullah Abud tentang SIA Sekarang orang-orang liberal di Jakarta itu kerjasamanya dengan SIA Kenapa? Karena di SIA juga kan tidak mengikuti ajaran mainstream Menurut mereka ajaran mainstream itu yang perlu diacak-acak sehingga tidak lagi memberikan doktrin agama kepada masyarakat. Syiah sendiri mempunyai kait yang hampir sama. Ini ada di sini. Ada seorang Syiah mengatakan kepada kawannya liberal, dia mengatakan kami sebetulnya mendukung apa yang dilakukan oleh kelompok liberal. Kata pengikut Syiah ada di tulisan ini. Hanya saja kami tetap beriman kepada Imam Ali. Tapi untuk urusan liberalisme, kami akan tetap mendukung selama-lamanya. Nah, itu orang-orang Syiah pada akhirnya mereka kolaborasi antara Syiah dengan Jilini. Jadi kalau kolaborasi maka jadilah merusak di sini ya. Nah, tadi saya ada yang ada suara gangguan tadi saya menyebutkan salah satu dari yang disampaikan oleh orang-orang liberal adalah membuka sepenuhnya bagi orang-orang ateis, komunis yang tidak mau agama dan itu sekarang sudah mulai mempunyai payung hukum di Indonesia ini karena membutuhkan partai partai demokrasi Indonesia membuka luas-luas kepada semua aliran-aliran yang berseberangan dengan Komunitas Muslim, ya dan itu kita menjadi hiskan, kita juga waspada dan boleh dibaca di mana-mana karena kita ini untuk menjaga agama, bukan bicara tentang kepartean atau politik tidak, tapi ya itulah yang terjadi. Bahkan bahkan ini orang-orang liberal -orang ini juga ada di beberapa partai dan mereka sekarang sudah masuk di parlemen. Yang jadi masalah. Kalau kemarin Departemen Agama itu masih dikuasai orang NU NO, dimiliki atau diduduki orang NU, NO, atau mungkin suatu saat akan diduduki oleh orang Muhammadiyah mau tidak mau di NU sama di Muhammadiyah itu masih terkontrol masalah keagamaan walaupun berbeda. Tapi kalau sudah dipegang oleh sahabat orang liberal maka semuanya akan diperbolehkan untuk berkembang. Mau komunisme ya apalah Syiah, Ahmadiyah dan segala macam aliran sesat kalau sudah orang-orang ini masuk di parlemen dan umat Islam yang mengerti tidak masuk di parlemen maka pertandingan yang akan sesungguhnya itu justru di sana, di pusat sana ya. Ini yang sangat uh, apa namanya? mengkreatifkan kita dan sekarang sudah mendapatkan payung hukum melewati Partai-partai yang mengadopsi Orang-orang liberal -orang Itu yang jadi permasalahan Zuhairi Misrawi Salah satu calon yang masuk Di pusat melewati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya Ini yang jadi permasalahan Para santri yang beroperasi oleh Allah Barangkali itu Prolog dari saya Mudah-mudahan ada manfaatnya Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya serahkan langsung kepada Habib Zain bin Abdul Ba'bud ba ah untuk berikutnya dari saya kurang lebih demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh